Kalau di luar solat, tetapi kalau di dalam solat tidak boleh karena apa? Salu kamaro ai usalli kata Nabi. Solatlah kalian seperti kalian melihat Aku solat. Sedangkan dalam bacaan solat Nabi, beliau bersolawat terhadap dirinya itu dengan tidak menyebut Sayyidina atau Maulana ya Nah sedangkan di luar sholat maka eh, hal itu tidaklah sebagai sesuatu yang terlarang karena memang gelar Sayyidina bagi Rasul SAW itu pengertiannya ialah junjungan Berhubung Rasulullah menyatakan tentang dirinya Rasulullah mengatakan tentang dirinya apa? Ana sayyidu wala di adam Wala fakhro Aku adalah sayyid Bagi anak-anak adam Maksudnya apa? Junjungan Bagi anak-anak adam ha? Bagi manusia Walafakrah Dan aku beritakan ini bukan untuk bersombong-sombong Tapi memang wahyu dari Allah Ya Tapi kalau Sayyid mempunyai pengertian uh, Ialah As-Samad As-Samad itu Pengertian lainnya ialah uh, As-Sayid yaitu zat yang menjadi apa tambatan dan ketergantungan semua makhluk kepadanya itu pengertian lain daripada Sayyid maka yang demikian tidak boleh diberikan kepada Nabi atau kepada selain Allah sehingga ketika ada Sekelompok kabilah Arab, kabilah Arab datang menghadap Nabi kemudian menyatakan anta sayyiduna. Engkau adalah sayyid kami. Maka Rasulullah takut kalau ucapan mereka itu mengarah kepada pengertian as-samat sifat Allah. Maka Rasulullah menyatakan kepada mereka as-sayyidu huwallah. Qulu ana abdullah wa rasuluh Katakanlah bahwa aku ini hamba Allah dan rasulnya Begitu bahwa yang dinamakan as itu adalah Allah nah, Di sini Rasulullah menolak gelar sayid Sayidina yang disampaikan oleh serombongan utusan kabila Arab tersebut nah, Maka kalau Syed dalam pengertian sifat Allah Itu tidak boleh diberikan kepada selain Allah Tidak boleh diberikan kepada Rasul Tidak boleh diberikan kepada selain Rasul Tetapi kalau Syed dalam pengertian junjungan Kita berikan kepada beliau Beliau adalah Syeduna Karena beliau memberitakan tentang dirinya Anak Syedualadi Adam Aku adalah junjungan anaknya Adam Ya juga bila apa, Abu Bakar as memberitakan, eh, Omar bin Al-Khattab memberitakan, Bilal Sayyiduna wa'ataqahu Sayyiduna, Bilal adalah Sayyiduna, junjungan kita. Dan dia dibebaskan dari perbudakan oleh junjungan kita juga, yaitu Abu Bakar as Siddiq Jadi Omar di sini Menggelari Bilal dengan Sayyidina Iya Dan menggelari Abu Bakar as-Siddiq dengan Sayyidina ha? Tetapi Sayyid Dalam pengertian apa tadi? Junjungan, bukan dalam pengertian Sifat Allah As-Samad Iya ya. Begitu Uh, ditanyakan oleh penanya Tolong jelaskan khauf e'tiqadi Khauf tabi'i Dan mana yang termasuk syirik besar Atau kecil dan contohnya Tadi Sungguhnya telah dijelaskan Khauf e'tiqadi Yaitu rasa takut Yang disertai keyakinan bahwa Pihak yang ditakuti itu Tidak bisa dilawan Ya Sehingga untuk Itulah, maka harus Mentaati Pihak yang ditakuti itu dengan Mempersembahkan apa, Sembelihan atau Sesajian dan sebagainya Itu khauf e'tiqadi Ya Khauf tabi'i Yaitu Rasa takut Dari seorang hamba Yang tidak disertai keyakinan bahwa yang ditakuti itu tidak bisa dilawan. Bahkan dia dengan adanya rasa takut itu terus dia mempunyai semangat perlawanan dengan menyiapkan senjata, pentungan atau apa. Nah, itu topi i namanya. Dan ini tidak dicela. Ya. Nah, kata penanya. Apakah termasuk adab ziarah kubur bila kita membersihkan kotoran-kotoran dalam dalam tanah kubur seperti rumput daun dan lain-lain? Ya, itu termasuk adab ziarah kubur membersihkan kuburan itu dari rerumputan yang ada padanya dan hal ini diberitakan oleh Sheikhul Islam Ibn Taimiyah, rahimahullah di dalam kitab beliau Iqtida Siratul Mustaqim. Beliau menukilkan Omongan-omongan penjelasan para sahabat Nabi Bahwa kuburan itu adalah rumahnya orang mukmin. Karena itu perlakukanlah dia sebagai rumahnya orang mukmin Dalam artian dibersihkan dari najis Dibersihkan dari kotoran-kotoran yang ada padanya ha? Kata penanya Bolehkah kita berdoa dalam kubur, contoh mohon keturunan atau istri yang soleh dan e, solehah atau solehah. Ini doa yang diharamkan. Ya, Kalau doa itu disertai keyakinan, kalau doa di kuburan itu lebih makbul daripada doa di tempat lain, itu sudah syirik. Walaupun kepada Allah Ya Nah Itu beralit berarti memperlakukan kuburan sebagai masjid Yaitu berdoa di kuburan yang uh, Yang berarti memperlakukan kuburan itu sederajat dengan masjid Dan itu yang diharamkan Ya Apakah yang disebut tahayul khurafat dan contohnya apa? Tahayul ialah perkara yang khayal. Khayal artinya sesuatu yang tidak ada. Khurafat adalah bohong. Ya. Ha'a. Ya kalau dikatakan contohnya, contohnya ada Nyiroro Kidul yang suka nginep di hotel Ambarukmo, kamar nomor 13 katanya. setiap malam Jumat legi nanti akan ketemu di sana. Padahal khurafat. Khurafat nyiroro Kata penanya, "Bolehkah kita bermuamalah atau bergaul dengan teman kita yang tinggal lakunya penuh dengan kesyirikan itu tidak boleh ya kecuali kalau kamu untuk datang menasihati mendakwai dia supaya meninggalkan syirik tapi kalau kamu diem saja itu tidak boleh ya nah kata penanya apakah syirik hisbiya bisa mengeluarkan dari Islam dan apakah seluruh syirik bisa mengeluarkan dari Islam? Ya tidak Tidak semua syirik itu mengeluarkan dari Islam Syirik kecil tidak mengeluarkan orang dari Islam Syirik besar itu mengeluarkan orang dari Islam Demikian pula hezbiya Kalau hezbiya itu sampai pada tingkat menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah ha? Atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah maka itu sudah hizbia yang sampai pada tingkat kufur ya Nah ya kita kirih saja sampai di sini wallahu alamu bis-shawab assalamu warahmatullahi wabarakatuh